botu botu mole saiki diaturi lagu lelah bersama seluruh Laman, artis romansa yes yeah. baba madrasah papa gong bersama teman-teman perintis bapak KBO padan thank terima kasih Pak Fajar terima kasih seluruh angkatan perintis forum Jepara wey Thank you. sampai di sini jumpa kita terima kasih sekali lagi teman-teman wis bubar acaranya wis orang saya sing hei nangcah bagus wong um, wis sampai ambik molo tontonannya kok wis bubar kok ya malah doku itu tukaran yeh terima kasih sekali lagi yang sudah mau damai bersama kami yang belum ngerti makna hiburan moga-moga besok kain lain kalau ketemu sudah bisa paham tentang makna hiburan yeh seuruh di prime oh nah, sebelumnya terima kasih nanti kita ketemu lagi bersama romansa tanggal 10 malam masuk dulu ya Tanggal 10 malam kita berada di lapangan Tembiring Demak. Tanggal 10 malam kita di gerbek besar lapangan Tembiring Demak. Terima kasih ya sudah selaku, saya Rudi Brahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.